Assalamualaikum sudarlun, berita malam medisi hari ini Sabtu 13 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah 7 napir hutan kelas 2 beta patuan berhasil kabur Pelayaran sabang Banda Aceh masih terganggu cuaca buruk Investor asal Korea siap bangun instalasi air bersih di Aceh Utara Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM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 Darulun 7 narapidana rumah tahanan kelas 2B Taptuan Aceh Selatan Sabtu dini hari dilaporkan kabur dari rutan. Polres Aceh Selatan masih memburu ketujuh napi tersebut. Kapolsek Taptuan AKP Mustafa AR mengatakan ketujuh napi rutan kelas 2B Taptuan yang kabur adalah Agus Salim, Darmawan, Khairudin, Hamidun, Atalia, Dedi Saputra dan Dedi Irfan Gunarto. Pihaknya belum bisa memastikan kronologis kaburnya napi. Namun kuat dugaan mereka kabur dengan cara memanjat tembok. Kepala Rutan 2B Tapatuan Irman Jaya menambahkan ketujuh napi ini melarikan diri dengan membobol kamar mandi kemudian memanjat tembok rutan. Polisi masih terus memburu ketujuh napi yang kabur dan nama-nama mereka telah disebarkan ke sejumlah polsek. Sedalun pelayaran dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya masih terganggu karena belum membaiknya cuaca di wilayah itu. Bahkan Sabtu sore tidak ada kapal lambat yang berlayar mengangkut penumpang dari Sabang ke Banda Aceh. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, Abdurani mengatakan belum normalnya pelayaran kapal cepat dan kapal lambat tujuan Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya disebabkan belum membaiknya cuaca. Hari ini kapal lambat yang berangkat dari Sabang hanya dua trip yaitu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada sore hari kapal tersebut tidak berlayar karena KMP Tanjung Burang yang tiba diulele Banda Aceh tidak kembali lagi ke Sabang. Begitu juga dengan KMP BRR sepanjang hari ini hanya berlayar satu trip dari Sabang dan dua trip dari Banda Aceh. Bahkan pada pelayaran trip kedua kapal berkapasitas 350 penumpang itu berangkat lebih cepat dari jadwal biasa. Menurut Kapten KMP BRR Muhammad Nur, dipercepatnya pemberangkatan KMP BRR untuk menghindari cuaca buruk karena kecepatan angin pada sore hari mencapai 30 knot dan ketinggian gelombang mencapai 2 meter. Sudah dilun perusahaan modal asing asal Korea Selatan yakni PT. Posko bersedia membangun instalasi pengolahan air bersih di Aceh Utara untuk kebutuhan masyarakat dan juga perusahaan BUMN. Untuk realisasi hal tersebut, pada Desember 2016 Pemkap Aceh Utara membuat MOU dengan perusahaan tersebut. Wakil Bupati Aceh Utara M. Jamil mengatakan PT. Posko asal Korea datang ke Aceh Utara pada 2014 dan sampai sekarang mereka sudah lima kali melakukan survei untuk membangun instalasi pengolahan air bersih di tiga lokasi di Aceh Utara. Sebelumnya perusahaan asing itu juga membangun kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Wakil Bupati dalam pertemuan dengan perusahaan itu di Korea pada akhir Juli lalu atas undangan mereka, POSCO adalah perusahaan BUMN milik Korea Selatan yang sudah berhasil membangun instalasi pengolahan air bersih di negaranya. Mereka bersedia membangun kerjasama dengan Pemkap Aceh Utara karena memiliki sumber air bersih yang cukup. Instalasi yang dibangun perusahaan asing itu nantinya akan dikelola PDAM Tirtamon Paseh Aceh Utara. Namun mereka juga mendapatkan keuntungan untuk pendapatan negaranya sendiri. Kewajiban Pemkap Aceh Utara hanya menyediakan lahan dan mengurus izin, Dan hal itu akan dipersiapkan nantinya setelah tanda tangan MOU Darlun pelayaran menggunakan kapal feri dari Aceh Barat ke Simelu Dan sebaliknya dilaporkan saat ini hanya menunggu keluarnya izin dari Gubernur Aceh Sementara rekomendasi untuk pelayaran kapal feri di Pelabuhan Sama 3 Aceh Barat Sudah keluar dari Menteri Perhubungan setelah pada 5 Agustus lalu dilakukan uji sandar Kadis Perhubungan dan Telekomunikasi Aceh Barat, Saiful A.B. mengatakan rekomendasi dari Menhub telah keluar dan saat ini sudah diteruskan ke Gubernur Aceh oleh Dinas Perhubungan Aceh untuk segera dikeluarkan izin pelayaran dari Aceh Barat ke Simelu dan sebaliknya. Menurutnya setelah surat izin pelayaran keluar maka akan diteruskan ke PT ASDP Singkil selaku yang membuka rute pelayaran kembali melabuh Aceh Barat ke Sinabang Simelu melalui pelabuhan sama tiga. Hal ini diperlukan untuk membuat jadwal pelayaran dan sosialisasi kepada masyarakat. Saya menambahkan dari rencana diharapkan sebelum 17 Agustus 2016 pelayaran kembali dari Melabu Aceh Barat ke Sinabang Simeulue bisa dibuka. Demikian juga dengan jadwal peresmian direncanakan pada 17 September 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun warga dari dua kecamatan di Aceh Timur meminta pemerintah untuk memperbaiki jalan lintas kecamatan penaron kecamatan Serbajadi Termasuk jalan lintas kabupaten mulai dari Serbajadi Aceh Timur hingga Pinding Gayulues Anggota DPRK Aceh Timur dari daerah pemilihan Serbajadi Mat Rais mengatakan Saat ini jalan lintas penaron Serbajadi kondisinya rusak parah Begitu juga jalan lintas Serbajadi Pinding Jarak dari Penaron ke Serbajadi sekitar 40 km, sedangkan dari Serbajadi ke Pinding 32 km. Menurut Rais, meski ada perbaikan jalan lintas Penaron-Serbajadi namun hanya 5 km, sedangkan 35 km rusak parah. Begitu juga lintas Serbajadi-Pinding sudah dilakukan pelebaran dan pengerasan tahun 2014, termasuk sejumlah jembatan sedang diperbaiki. Namun hingga kini belum rampung, sehingga perlu dilanjutkan. Warga pedalaman meminta pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut karena satu-satunya jalan penghubung antar kecamatan dan antar kabupaten. Jalur itu juga sebagai urat nadi masyarakat pedalaman untuk mengangkut hasil pertanian. Darulun Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama Rektor Unsyah Banda Aceh Samsul Rizal serta didampingi Bupati Gayolues dan Bupati Aceh Tengah melakukan penanaman perdana seriwangi di areal kampus pendidikan di luar domisili Unsyah Belang Nangka, Kecamatan Belang Jerango, Gayolues, Sabtu pagi. Rektor Unsyah Samsul Rizal mengatakan penanaman perdana seriwangi merupakan rangkaian dari bakti sosial terintegrasi yang digelar unsiah dengan pemerintah daerah dalam rangka memeriahkan milat ke-55 unsiah. Penanaman seriwangi merupakan lahan untuk penelitian dan percontohan dalam pengembangan tanaman seriwangi kepada masyarakat Gayolues yang dominan sebagai petani seri. Bahkan seriwangi selama ini menjadi salah satu komoditi unggulan di kabupaten tersebut. Samsul Rizal menyebutkan penanaman perdana seriwangi di areal seluas 20 hektar, Selain untuk penelitian juga meningkatkan kualitas sriwangi untuk memberikan keuntungan kepada masyarakat Gayulus mulai dari pembibitan hingga penyulingan. Selama ini dilaporkan dari 50 kg daun sriwangi yang dipotong oleh petani baru dapat menghasilkan 0,9 on minyak sriwangi dari hasil penyulingan. Sedarlun Hamatiku semakin meresahkan petani biran. Meski benih yang disemai telah dipagari Dengan plastik Untuk mencegah serangan hama tikus Dan berbagai upaya lain telah dilakukan Namun tidak mampu Membasmi hama tikus Bahkan serangan hama tikus Makin meningkat Koordinator pengamat hama Pertanian Biren Azhari SP Saat melakukan pemberantasan hama tikus Di areal persawahan desa Lebumi Kecamatan Makmur Mengatakan Untuk mencegah serangan hama tikus Petani harus mengantisipasi Sejak dini Dengan berbagai cara termasuk menabur racun dan memasang perangkap. Bahkan untuk membantu petani membasmi hama tikus, Dinas Pertanian Aceh membantu 10 unit bubu perangkap tikus. Petani juga dibantu plastik untuk memagar sekeliling benih padi yang disemai, agar tikus tidak leluasa menggasak benih padi. Azhari mengatakan hingga saat ini hama tikus masih menjadi momok bagi petani. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari menabur racun, memberantas secara massal, Omposan dan memasang bubu perangkap Namun tikus tetap muncul Menggerogoti tanaman padi Karena itu dinas pertanian Tanaman pangan dan peternakan Biren Sejak bulan lalu turun ke desa-desa Bersama kelompok tani Memberikan penyuluhan antisipasi Serangan hama tikus Dari Newsroom serambi Tanjung Sekian berita malam medisi Sabtu 13 Agustus 2016